Ketika bisnis, Anda suatu saat akan sadar bahwa kalau Anda ketemu CEO atau pucuk pimpinan, biasanya orang itu akan lebih rendah hati dan lebih mudah dan enak diajak bicara daripada manajer-manajer bawahannya. Kalau Anda ketemu bos dari sebuah perusahaan, apalagi dia yang memulai bisnis itu, Anda akan merasakan sebuah kehangatan, sebuah ketulusan, dan sebuah kerendahan hati. Orang-orang yang sukses biasanya menjadi rendah hati karena dia tahu bahwa sukses itu tidak mudah datang. Dan sukses itu sering dibarengi dengan kegagalan. Dan dia cukup rendah hati untuk tahu bahwa bukan dia saja yang membuat dirinya sukses, tapi segala hal yang tepat yang membuat dia menjadi sukses. Bahwa orang itu bekerja 24-7 atau 24 jam sehari, 7 hari seminggu, Karena bisnis itu datang, hidup dan tidur bersama anda, bangun bersama anda Bahkan anda tidak sadar pun ketika anda sedang bermimpi pun Anda memimpikan bisnis itu Orang lain akan percaya kepada anda Anda harus menjaga anak buah anda Begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan Karena itu, orang sukses selalu rendah hati kalau Anda lihat nanti pada generasi 2, generasi 3-nya yang tidak pernah sengsara, tidak pernah ikut susah, biasanya sikapnya sering berbeda dengan generasi pertama yang memulai dari titik 0. Karena itu kerendahan hati menjadi sebuah kunci sukses dalam Anda memapak kehidupan kewirausahaan. Anda, Mitra Bisnis, saya yakin semua orang itu dapat sukses dalam berbisnis. Kita butuhkan sebuah kerendahan hati untuk mau belajar dari orang lain, untuk mau menghargai orang lain, untuk mau menghormati orang lain, untuk mau menciptakan mimpi bersama dengan anak buah kita, untuk mau menjadi satu dengan orang-orang sekeliling kita. Terima kasih, Mitra Bisnis. Saya Tarah Disantoso dengan Bisnis Wisdom.